Tapi bisnis sebenarnya apa sih inti dari kata kemerdekaan? Inti dari kata merdeka. Merdeka sebenarnya adalah sebuah kebebasan dan kebebasan itu bukan sebuah kelegaan wah nyaman terbebas dari segalanya melainkan sebuah beban untuk bertanggung jawab. Jadi inti sebuah kebebasan dan kemerdekaan kita adalah kemampuan kita untuk mau memilih apa yang perlu buat kita Karena sebenarnya kebebasan adalah tanggung jawab Untuk memilih masa depan kita Bagaimana kita mengasah keterampilan kita Dengan belajar segala hal yang dianggap perlu Bagaimana kita meningkatkan kompetensi bisnis kita Supaya lebih ahli lagi dalam bidang kita. Dan bagaimana memanfaatkan kesempatan yang ada dalam bisnis kita. Maka mitra bisnis, kemerdekaan kita, kemenangan kita, kebebasan kita. Sebenarnya bukanlah sebuah kelegaan untuk mau berleha-leha. Tapi sebenarnya adalah sebuah tanggung jawab. Untuk mau memilih yang terbaik yang ada dari kita. Untuk melakukan yang terbaik. Untuk menciptakan. Masa depan kita sendiri Mitra bisnis Saya Tanah Bisandus Dengan bisnis wisdom Sukses selalu